Dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa Anas Ibnu Malik berkata, sesungguhnya bumi itu setiap harinya memanggil-manggil, yaitu, Wahai anak cucu Adam, di atas punggungku kamu berjalan dan berusaha dan di perutku kamu akan kembali. Di atas perutku kamu tertawa bersuka ria dan di dalam perutkulah kamu akan menangis. Di atas perutku makan harta yang diharamkan dan di dalam perutkulah kamu akan dimakan oleh cacing tanah. Di atas punggungku kamu bergembira dan di dalam perutkulah kamu akan merasakan kesusahan. Di atas punggungku kamu menumpuk-numpuk barang yang haram dan di dalam perutkulah kamu akan hancur. Di atas punggungku kamu berlagak sombong dan di dalam perutkulah kamu akan hina. Di atas punggungku kamu berjalan dengan senang dan di dalam perutku lah kamu akan jatuh susah. Di atas punggungku kamu berjalan di dalam cahaya dan di dalam perutku lah kamu akan duduk dalam kegelapan. Di atas punggungku kamu berjalan dengan banyak orang dan di dalam perutku lah kamu akan duduk sendirian. Diriwayatkan di dalam hadis yang lain Disebutkan bahwa sesungguhnya alam kubur itu setiap harinya memanggil-manggil dengan tiga kali panggilan, yaitu 1. Aku adalah rumah orang yang sendirian, yang penuh dengan kesusahan, kala jengking dan ular-ular. 2. -ular. Aku adalah rumah yang penuh dengan kegelapan. 3. Aku adalah rumah yang penuh dengan cacing tanah dan ular. Dan apa yang kamu persiapkan untuk menghadapiku nanti, telah disebutkan bahwasanya alam kubur itu setiap harinya memanggil-manggil dengan lima kali panggilan, yaitu 1. Aku adalah rumah orang yang sendirian, maka jadikanlah aku sebagai temanmu yang baik dengan memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran 2. Aku adalah rumah yang penuh dengan kegelapan, maka terangilah aku dengan memperbanyak salat pada waktu malam hari. Tiga, aku adalah rumah yang penuh dengan debu-debu, maka bawalah tikar, yaitu dengan memperbanyak amal kebaikan. Empat, aku adalah rumah yang penuh dengan ular-ular besar, maka bawalah suatu penangkal yaitu dengan kalimat basmalah dan mengalirnya air mata, karena rasa takut kepada Allah. 5. Aku adalah rumah tempat pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Maka perbanyaklah di atas punggungku dengan kalimat tayibah, supaya kamu dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu.